Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan kathiran tayiban barakan fi Kama yuhibbu Rabbuna wa yirudha Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin Wa ala ahli wa ajma'in Alhamdulillah sahabat muslim Yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT Bisa berjumpa lagi di uh, Radio Muslim dalam rangka uh, di sini kita dalam rangka menutup ilmu syar'i i. ya semua kita luruskan niat bagi yang mendengar dan semoga juga Allah menolong kami yang berbicara di sini untuk meluruskan niat bahwa kita di sini untuk uh, mengambil faedah-faedah dari ilmu syar'i. I. Yang namanya ilmu syar'i ini adalah jalan bagi kita untuk uh, meraih surga Allah Subhanahu wa taala man salaka tariqan iltamisu fihi ilman sahala lahu bihi tariqan ilal jannah barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan untuk menuntut ilmu syar'i maka Allah akan memudahkan jalannya untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala dan kata para ulama menuntut ilmu adalah ashalut tarik untuk menuju surga Gaut ilmu adalah jalan yang paling mudah Untuk menuju surga Karena dengan ilmu Dengan ilmu ini kita tidak hanya Bisa memperbaiki diri sendiri Tapi kita juga bisa Memperbaiki orang lain Berbeda dengan ibadah Ibadah Sebanyak apapun kita lakukan Manfaatnya Lebih mayoritas untuk diri kita sendiri Sedangkan ilmu Kalau kita amalkan, kita dakwahkan Maka ini akan memberi faedah dan memberikan manfaat kepada diri kita sendiri dan juga orang lain. Jadi, utamanya sangat besar dan sangat banyak lagi keutamaan ilmu yang lain yang tentunya tidak bisa kita bahas di sini. Dan di sini kita akan membahas ee buletin Atom Hit seperti biasa. Kali ini dengan judul tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi yang ditulis oleh Al-Akh Abdu'l-Fatah Habibullah Ta'ala Dan tentunya eh, Kami menegaskan bahwa Kami di sini yang membedah Atau mensyarah Buletin ini bukan berarti kami lebih mengetahui Lebih berilmu daripada yang menulis Namun karena buletin Tentunya hanya satu Lembar saja Tempatnya mungkin Tidak bisa penulis berpanjang lebar di bulletin ini sehingga insyaallah di sini kami akan mencoba memberikan tambahan-tambahan faedah terkait apa yang beliau tulis. Langsung saja bagi sahabat muslim sekalian yang sudah punya bulletinya silakan disimak atau bagi anda sekalian yang belum punya bulletinya bisa membuka situs bulletin.muslim.or.id seperti lagi, buletin.muslim.or.id Nah, disitu nanti ada artikel dengan judul tata cara salat Rasulullah SAW Penulis mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya, sebagaimana ini juga dicontohkan oleh para ulama kita Kemudian beliau mengatakan kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala di antara ibadah yang paling agung dalam agama Islam adalah sholat. Secara, sholat secara bahasa artinya doa. Adapun menurut istilah syariat, sholat adalah suatu bentuk ibadah pada Allah Ta'ala berupa perkataan dan perbuatan dengan cara tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya ini dimulai dengan pengertian sholat apa sih salat itu salat ya, sebagaimana beliau tulis ini secara bahasa artinya doa ya salat cara bahasa artinya doa dan salat ini bentuk jamak eh bentuk apa bentuk untuk moufrat bentuk tunggal dan bentuk jamaknya adalah solawat maka solawat juga artinya doa doa doa solawat ya, sebagaimana dalam firman Allah Taala Allah Taala berfirman: Wala'atajhar bisholatika wala', wala tukhafid biah. Allah berfirman: Jangan tajhar bisholatika, jangan menjaharkan solatika. Jangan menjaharkan solat. Di sini maksudnya solat adalah doa. Karena secara bahasa solat itu artinya doa. Jangan menjaharkan doa-doamu. Wala' tukhafid biah dan jangan terlalu pelan, jangan terlalu samar. Wa bataghi baina dhalika dan ambillah yang pertengahan di antara itu. Ini ada dalam berdoa dalam surat Al-Isra ayat 110. Di sini Allah katakan lawla fajr bisalati. Salat doa di sini disebut dengan kata salat. Namun secara istilah syariat secara terminologis syar'i salat artinya suatu ibadah kepada Allah Ya dengan tata cara tentu yang dimulai dengan takbiratul ikram dan tutup dengan salam. Maka perhatikan di sini bahwa dalam syariat kita dalam membahas suatu masalah, ya mendefinisikan suatu hal bias, eh, biasanya kita membagi menjadi dua yaitu definisi definisi secara bahasa dan definisi secara istilah. Dan ini Berlaku di semua bidang Tidak hanya bidang ilmu agama ya, Sebagaimana misalnya kita dalam bidang ilmu komputer Kebetulan uh, Saya orang orang IT Misalnya uh, Kata mouse Mouse Komputer biasanya ada mouse Mouse secara bahasa Secara bahasa Inggris artinya tikus Tapi Kalau dalam bidang Perkomputeran dalam bidang ilmu komputer, mouse yang dimaksud adalah suatu perangkat keras yang digunakan untuk menginput data. Alat 1 perangkat untuk menginputkan data. Yang biasanya digeser-geser gitu ya. Nah, itu mouse secara istilah ilmu komputer. Jadi ada perbedaan antara istilah bahasa dan istilah ilmu komputer. Dan ini terbelaku di semua di semua Bidang ilmu ya, Kadang ada orang mempertanyakan kok Segala ada pembagian secara bahasa, secara istilah ini Sebetulnya sudah pembagian yang lumrah Dan sadar tidak sadar kita sudah membaginya Dalam kehidupan sehari-hari dalam setiap bidang Dan kalau kita bicara masalah hukum syari ya Hukum syari ya Yang kita gunakan adalah tentunya istilah syariat kalau kita katakan sholat itu hukumnya wajib lima waktu. Nah, ini kita bicara hukum syar'i. Maka sholat di sini maksudnya apa? Sholat di sini maksudnya adalah tadi perbuatan, suatu ibadah yang berupa perbuatan dengan tata cara tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Itu maksudnya. Bukan maksudnya doa. Bukan maksudnya doa wajib lima kali sehari. Bukan bukan seperti itu, tapi di sini kita bicara tentang hukum syar'i, maka Uh, yang kita gunakan adalah istilah syariat Istilah syari, terminologi syari Kemudian penulis mengatakan Kewajiban sholat lima waktu Sholat merupakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala Atas seluruh hambanya Sebagaimana firman Allah Ta'ala ya Allah Ta'ala firman Inna sholata kanadz alal mu'minina kitabamu al kutub Sungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kemudian penulis melanjutkan, yakni sebanyak lima kali dalam sehari semalam yang telah diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Nabi s.a.w. mengutus Mu'ad bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman, beliau bersabda. ya, Hadisnya panjang, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sabda inna kecah ti kauman min ahli kitab. Wahai mu'ad, kamu akan mendatangi sebuah kaum. Dan kaumnya itu adalah kaum ahli kitab. Bukan penyembah, bukan penyembah patung, bukan penyembah pohon, bukan penyembah matahari, tapi ahli kitab. Yaitu yang mereka diberikan kitab-kitab sama Munakat Rasulullah fad'uhum ila syahadati allahu la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ya wa anni rasulullah. Kemudian ajaklah mereka dakwahkanlah mereka untuk bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Munakat Rasulullah wa inhum attau lidzalik fa fa'alamhum An-Nallah iftar dah aleim, salawat. Kalau misalnya mereka mau taat untuk melakukan hal itu, itu tadi bershahadat, asyhadulailahullah wa anam Muhammad rasulullah. Kalau mereka sudah mau taat untuk itu, mereka mau melakukannya, maka ajarkanlah baru, ajarkanlah mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk Salat lima waktu Di sini Rasulullah mengatakan Khamsa Salawat Salat lima waktu ya Ini dalil bahwa Bagi kaum muslimin Wajib salat lima waktu Ini dalil wajibnya salat lima waktu Ya Jadi Ini sebetulnya hadis yang sangat agung Mengajarkan kita tentang Akidah dan juga manhaj Yang sahih Jadi Rasulullah salat Rasulullah SAW berpesan kepada muat pertama yang didawahkan adalah tauhid. Ya, karena tauhid ini adalah syarat sahnya sebuah, semua amalan. Ya, tanpa tauhid maka amalan sia-sia. Bawa tolak amaluh, amalannya batal. Sebanyak apapun yang dilakukan amalan itu kalau tidak didasari dengan tauhid maka sia-sia saja. Maka yang pertama dawahkan adalah tauhid. Kemudian kalau sudah mau bertauhid baru kata Rasulullah ajarkan kepada kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan solat lima waktu. Fikul yomin waleila setiap hari dalam sehari semalam. Jadi ini e, dalil bahwa solat itu wajib lima waktu atas kaum muslimin dan sedikit faedah. Uh, Sebagian orang ada yang uh, mereka mencukupkan diri dengan Al-Quran. Ya. Mereka mengatakan uh, cukup bagi kami Al-Quran, ya, dan kami tidak perlu hadis. Kami tidak perlu pada hadis. Karena apa? Kata mereka karena hadis itu berbeda-beda, banyak berberisi pendapat. Hadis tentang ini ada yang bilang sahih, ada yang bilang doef. Hadis tentang itu ada yang bilang sahih, ada yang bilang doef. Maka kami tidak percaya. Kami percaya pada Al-Quran saja. Baik kalau demikian, maka bagaimana kalian sholat? Kalau misalnya cuma percaya Al-Quran saja, ya di Al-Quran cuma dikatakan karena alam umminin kita mau kucak. Bahwasanya sholat itu ada waktu-waktunya, kata Allah dalam Al-Quran yang ditentukan untuk kaum umminin. Tapi kapan, berapa kali Salat itu dalam sehari Itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran dijelaskan dalam hadis. Tadi Rasulullah mengatakan ya, Anallaha iftoloda alaikum Khamsah salawat Bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka 5 salat, 5 waktu dalam sehari ya, Makanya kalau orang tidak Mengimani hadis Rasulullah SAW Maka repot Bagaimana dia akan beribadah Kemudian Penulis mengatakan Salatlah sebagaimana Rasulullah SAW Mengerjakan salat Dalam mengerjakan salat Kita wajib mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Baik dari segi waktu maupun tata caranya Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Solu kamaru aitumun usolni, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan sholat." Ya. Bener demikian, bahwasanya kita dalam mengerjakan sholat dan juga mengerjakan ibadah-ibadah yang lainnya yang disyariatkan dalam Islam hendaknya kita mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada asalnya, hukum asalnya, ibadah itu adalah tauqifiyah. Ya, pada asalnya, ibadah itu tauqif. Tauqif artinya kita diam. Diam dulu sebelum ada dalil. Kita tidak mengerjakan suatu ibadah. Kita diam dulu sampai ada dalilnya. Sampai kita ketahui bahwa ini ada dalilnya. Bahwa ini benar-benar disyariatkan dalam Islam. Maka... Demikian dalam ibadah kita mengikuti dalil Yaitu berupa tuntunan dari Rasulullah SAW Dalam hadis-hadisnya dan juga dalam Al-Quran Dan sahabat muslim sekalian Rahimani wa rahmatullah Sebetulnya pembahasan sholat ini adalah pembahasan yang Sangat-sangat luas, yang sangat panjang Tentunya tidak akan cukup dalam waktu beberapa menit saja Uh, banyak sekali masalah-masalah, banyak sekali bab-bab uh, yang ada dalam masalah sholat ini. Bahkan Alimah bin Uheban, Rahimahullah Taala, dalam kitab Sahihnya beliau mengatakan, di dalam masalah sholat ini ada uh, 600 sunnah, ada 600 sunnah yang dimaksud sunnah di sini adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ada hukumnya wajib, ada hukumnya mustahab atau sunnah. Atau dianjurkan ya ada hukumnya wajib, ada hukumnya dianjurkan. Ada 600 sunah, banyak sekali. Ya. Ini dalam bulletin ini baru disebutkan cuman ya sekitar belasan atau puluhan saja. Masih banyak ya poin-poin eh, lain, masalah-masalah lain yang ada dalam bab salat ini. Jadi ini sangat panjang sekali dan insyaallah kita akan coba membahasnya secara singkat-singkat saja. Kemudian penulis mengatakan, ya ini sudah masuk ke dalam cara sholat. Penulis mengatakan berdiri menghadap kiblat dan dekat dengan sutroh. Sebelum melaksanakan sholat, seseorang wajib memenuhi syarat sah sholat, yaitu mengetahui waktu sholat telah masuk. Kemudian bersuci dari hadas besar dan hadas kecil, sucinya pakaian, badan dan tempat sholat menutup aurat serta niat ikhlas kan Allah Taala. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila hendak mengerjakan salat, beliau berdiri menghadap kiblat dan meletakkan sutrah di dekat tempat sujud. Ya. <tuh> terkait dengan hal ini atau terkait dengan tata cara salat, ada sebuah hadis. Yang menjadi salah satu rujukan utama dalam masalah sholat. Dalam masalah tata cara sholat. Yang hadis ini dikenal oleh para ulama. Atau disebut oleh para ulama sebagai hadis al-musi sholatuhu. Al-musi yang jelek sholatuhu sholatnya. Al-musi dari kata sayi atau su Artinya jelek. Al-Musyir salah yang jelek solatnya. Kenapa kok dibilang jelek solatnya? Nanti kita lihat di sini. Kalau akan kita bacakan hadisnya, ya. Sebagaimana pada pertemuan lalu, sudah kami tegaskan bahwa yang namanya menuntut ilmu itu penting untuk mengetahui dalilnya. Ya, kalau antum kajian, usahakan antum tulis dalil. Kalau antum tidak bisa menulis semua. Materi yang ada yang disampaikan oleh Ustaz minimal atom tulis dalil, gitu. Karena ilmunya itu di dalilnya. Jadi ini penting untuk kita sebutkan hadis al Musy Sulatuhu yang dikeluarkan oleh uh, Sheikhain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakala al-masjida fadakhala rajulun fa sallaa Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masuk ke masjid dan fadakhala rajulun fa sallaa masuk juga salah seorang laki-laki uh, kemudian dia sholat uh, para ulama menjelaskan siapa rajulun di sini ini dijelaskan oleh para ulama Ya terjadi nyindihilap sebenarnya, cuman yang uh, menawarkan pendapat mayoritas ulama yang dimasa di sini rajulun di sini adalah namanya Khalat bin Rafi. Ya, Khalat bin Rafi Al-Khazraji Al Al alhazrajin, ya, beliau dari suku Khazraj Khalat ini tadi uh, masuk ke masjid kemudian sholat. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian dia menghampiri Nabi dan mengucapkan salam pada Nabi S.A.W. alaihi wasallam. Fa radd an Kemudian Nabi S.A.W. membalas salamnya. Fa qala irji fa kata Rasulullah apa? Irji fa Ulangilah sholat kamu. Kembalilah dan ulangilah sholat kamu. Jadi, udah sholat, kemudian selesai sholat, dia mampir untuk salam pada Rasulullah s.a.w. Tapi kata Rasulullah, kembali dan ulangi sholat kamu. Kata Rasulullah, kenapa demikian? Karena kamu itu sebelumnya belum sholat. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, kamu belum sholat, padahal dia sudah sholat. Ya kata para ulama, karena sholatnya itu tidak memenuhi rukun-rukun sholat. Sholat yang dilakukan tidak memenuhi batasan agar sholat tersebut uh, disebut sholat yang diterima. Makanya Rasulullah SAW menyuruhnya untuk mengulangnya, karena sholatnya tidak sah. Karena sholatnya jelek, nah ini makanya disebut hadis ini sebagai hadis al-musi sholatuhu sholat, hadis orang yang sholatnya jelek. Saking jeleknya, maka tidak sah sholatnya. Kemudian faroja'a ar-rojulu fasol lakamakana sholat. Kemudian, orang tadi si khalat tadi ini, kembali lagi untuk mengerjakan sholat. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله tadi setelah di Rasulullah ulangi salat kamu kemudian disolat lagi kemudian setelah salat dia menghampir Nabi untuk salam lagi kemudian Nabi menjawab salam tersebut wa alaikussalam kemudian Nabi berkata lagi kembalilah dan ulangi salat kamu Sebanyak tiga kali. Fakalah rojul. Lalu Khalat tadi mengatakan, Walidhi ba'athak bil hak, Walidhi ba'athak ba'athak bil hak, ma'usin ghairah. Orang tadi mengatakan dan demi that yang mengutusmu dengan bawa kebenaran aku tidak dapat memperbaiki solat, memperbaiki solatku lebih dari yang tadi. Ya itu yang saya bisa gitu intinya Cuma itu yang saya bisa wahai Rasulullah Maka fa'allamani Maka Rasulullah SAW mengajarkan aku Diajarkan oleh Rasulullah SAW Kemudian Rasulullah SAW mengatakan Iza kumta ila salati fakabbir Kalau kamu berdiri untuk salat ya Iza kumta Kalau kamu berdiri untuk salat ya Ini dalil bahwa salat itu berdiri aku Masalahnya berdiri Maka takbir. Maka kalau sudah sholat, maka ber, bertakbirlah, Itu takbiratul ihram. Tsumakra ma ta al-Qur'an. Kemudian bacalah apa yang kamu bisa dari Al-Qur'an. Tsumarka hatta tatma'inna raqian. Kemudian rukulah sampai rukuk kamu itu tumaniinah. Tsumarfa hatta ta'tadil qa'iman. Kemudian bangunlah sampai engkau dalam kondisi berdiri dengan lurus. Semasjud hatta tatainna syajidan. Kemudian sujudlah sampai engkau sujud dengan tata tatainna. Sujud dengan tuma nina. Semarfa hatta tatainna jahlisan. Kemudian bangunlah untuk duduk sampai duduk kamu itu tuma nina pemafal ذلك في صلاتك كلها kemudian lakukan semua itu dalam salat semua rakaat salatmu ini hadis almusyi' salatuhu ya yang dijadikan eh, sandaran salah satu sandaran utama dalam masalah tata cara salat kemudian kita lanjutkan perkataan penulis dalam buletin berdiri merupakan salah satu rukun dalam salat fardu bagi yang mampu berdiri Ya Allah Taala berfirman Berdirilah karena Allah, berdirilah mengerjakan salat karena Allah dengan khusyuk. Apabila tidak mampu berdiri, maka diperbolehkan mengerjakan salat dengan duduk atau berbaring. Nabi Sallallahu bersabda: Salih kauiman, fa ilam tashtate fa kaiden, fa ilam tashtate fa alajamin. Salalah dengan cara berdiri. Kalau tidak mampu maka dengan cara duduk. Apabila tidak mampu maka dengan cara berbaring. Ya, ini e, perbedaan antara solat fardu dengan solat sunnah. Kalau solat fardu maka hukum asalnya wajib berdiri. Selama masih mampu, maka wajib untuk berdiri. Sebagaimana tadi kata Rasulullah, إِذَاكُمْ تَعِلَىٰ سَلَهُ Kalau kamu berdiri untuk sholat, kata Rasulullah, berdiri. Dan juga e, banyak dalil-dalil dalam Al-Quran yang memerintahkan ketika sholat itu dengan cara berdiri. Kalau tidak mampu, baru kalau benda benar-benar tidak mampu untuk berdiri, maka boleh dengan duduk. Kalau tidak mampu duduk, baru, -baru dengan cara berbaring. Berbeza dengan salat sunnah, yang salat sunnah itu dibolehkan untuk duduk walaupun mampu berdiri. Namun pahalanya setengah dari pahala jika berdiri, sebagaimana dalam salah satu hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penulis mengatakan menghadap ke arah kiblat atau Masjidil Haram termasuk rukun salat. Allah Ta'ala berfirman, artinya, "Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram." Nabi bersabda kepada orang yang lalai salatnya. Nah, yang tadi hadis Al-Musi salatuhu. Jika kamu ila shalah fa atimmu al-wudhu. Yani riwayat lain dari hadis uh, Al-Musi salatuhu. Jika engkau hendak berdiri untuk salat, maka sempurnakanlah wudhu. Pastek balik kiblah maka lalu menghadaplah ke arah kiblat. Ya, ini uh, lafaz yang lain dari hadis Abu Hurairah yang tadi kami sebutkan. Ini ada lafaz yang lain yang di sana beliau mengatakan Rasulullah SAW jika engkau hendak berdiri untuk mengerjakan solat maka sempurnakanlah wuduk. Lalu menghadaplah menghadaplah ke arah kiblat. Kemudian diperbolehkan tidak menghadap ke arah qiblat bagi orang dalam bagi orang yang dalam keadaan sangat ketakutan dan ketika dalam perjalanan di atas kendaraan. Ya, jadi sholat wajib atau sholat pada umumnya wajib mengarah ke arah qiblat dan bagi orang-orang yang berada di Masjidil Haram, maka wajib untuk menghadap ke arah Kiblat secara persis. Bagi orang-orang yang melihat Ka'bah, ya kata para ulama, bagi orang-orang yang melihat Ka'bah, yang itu yang tinggalnya di sekitar Masjidil Haram atau yang berada di Masjidil Haram, maka wajib untuk mengarah ke arah Ka'bah secara persis. Aini. Adapun orang-orang yang tidak mengarah ke Masjidil Haram, ya orang yang tidak melihat Ka'bah atau yang tidak berada, yang tidak berada di Masjidil Haram maka cukup eh, mengarah ke arahnya saja dan dalam syariat hanya eh, yuk tabar hanya dianggap empat arah saja yaitu arah arah eh, barat, timur, utara dan selatan. Jadi seperti orang yang di Indonesia Maka cukup mengarah ke arah barat itu sudah cukup dikatakan sebagai mengarah ke arah kiblat. Tidak harus kita ngepas ngepasin ke arah Ka'bah Ka dengan pas, karena itu sangat sangat, -sangat sulit sekali, ya, sangat sangat sulit sekali presisinya. Karena kita berada di tempat yang sangat jauh dari Ka'bah, ya e, bergeser 0,000 sekian saja itu sudah meleset. Dari arah Ka'bah ini, kita sudah berusaha nih mengepas ngepaskan ke arah Ka'bah dengan perhitungan yang sangat, yang sangat dilimit mungkin ya, dengan perhitungan yang sangat presisi. Kalau kita melenceng 0,0 sekian derajat saja itu sudah melenceng, tidak pas lagi Ka'bah. Maka sangat-sangat sulit sekali untuk mengepaskan ke arah Ka'bah secara persis bagi orang yang tidak melihat Ka'bah. Maka kata para ulama cukup mengarah ke arahnya saja. Ya, kalau Saudi itu ada di arah baratnya Indonesia, maka cukup marah mengarah ke arah barat. Dan kata para ulama, al-mail al-basit laba sabihi. Melenceng yang sedikit itu tidak masalah. Ya. Melenceng yang sedikit itu tidak masalah melenceng dari Uh, arah Ka'bah misalnya uh, Arah Ka'bah atau, atau arah Barat ke sini Kemudian Menceng sedikit ke Agak ke kiri sedikit, gak ke arah barat persis misalnya. Mencengnya ke arah Berarti ke arah agak sedikit ke uh, Selatan Itu tidak masalah Menceng sedikit Kemudian dikecualikan kalau kita berada di Atas kendaraan Ya, yeah. Kalau di atas kendaraan maka tentunya Sangat sulit sekali untuk Mengepaskan ke arah Kiblat Kalau kita berada di kereta Dari Jakarta ke eh, Misalnya ke Jogja yeah. Kereta jalan Meliuk-liuk, belok-belok ya, Tidak mungkin lurus terus Jadi terkadang Kereta itu menghadap ke selatan Terkadang kereta itu menghadap ke, ut ke utara Jadi sangat sulit sekali untuk kita Mengepas-kepaskan arah barat Maka kita boleh untuk sholat e, Semampu kita Ke arah Dimana kendaraan kita melanjut Namun jika memang dalam Kendaraan yang kita naiki Itu masih sangat mungkin kan untuk Mengarah ke arah Qiblat atau ke arah barat Maka Itu lebih utama Misalnya kita naik pesawat ke Saudi dan pada umumnya nih pesawat-pesawat terutama yang pesawat-pesawat dari Saudi Arabia itu menyediakan tempat sholat. Nah itu di situ karena arahnya e, secara umum tidak berbelok-belok, ya, maka kita bisa pastikan arah e, mengacunya atau melanjutnya pesawat itu ke arah barat. Maka kita usahakan sholat ke arah barat, jangan malah belakangnya pesawat gitu ya. Ya selama kita masih bisa untuk mengarah ke al-Haqiblat itu lebih utama. Kemudian penulis mengatakan sutroh merupakan suatu benda yang diletakkan di tempat di depan tempat sujud. Ya kalau di kalau di Indonesia adalah sebelah sebelah barat tempat sujud yang berfungsi untuk mencegah sesuatu yang lewat di depannya. Sebagai ulama mewajibkan hal tersebut. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusalli illa ila sutroh Janganlah kalian sholat kecuali menghadap pada sutroh Dan jangan biarkan ada seorang pun yang lewat di depanmu apabila dia mengabaikannya atau ia ya, tetap lewat di depanmu maka cegahlah, karena ada Korin atau setan bersamanya. Ya sutroh adalah pembatas yang membatasi antara orang yang solat dengan orang-orang yang lewat di depannya. Tuh sutroh, sutroh bisa berupa benda apa saja yang tinggi. E misalnya tiang, ya, seperti misalnya tembok, atau seperti misalnya kursi, atau e, orang lain, atau pohon, atau tongkat, atau binatang tunggak, tunggangan itu semua bisa menjadi sutroh. Nah, sekarang apa hukum sutroh? Di sini penulis mengatakan sebagai ulama mewajibkan. Sebagaimana dalilnya, Latusoli ilah ila sutroh. Janganlah sholat kecuali kepada sutra. Ini zahirnya adalah mewajibkan. Ya, ee, Zahir dari hadis ini menunjukkan wajib. Maka sebagai ulama, ada yang mengatakan sutra itu hukumnya wajib. Yang terakhir yang belum dapat, belum dapat adalah Syah Muhammad Nasruddin al-Bani dan juga Syauqani. Mereka pendapat wajibnya menggunakan sutrah. Kalau tidak pakai sutrah maka berdosa. Namun ee sebagian ulama yang lain mengatakan hukumnya sunnah saja. Hukumnya sunnah karena ada dalil lain yang menyimpangkan. Di antaranya hadis Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas mengatakan ee ya anna Rasulullah sallallahu yusalli bimina walaysa baina yadaihi Jidar. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah SAW solat di mina dan di depannya tidak ada tembok, jadi lapangan uh, lapangan luas, tidak ada tembok, tidak ada kayu, tidak ada pohon, tidak ada apa apa. Uh, dan juga riwayat lain dari, dari Ibnu Abbas yang beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah solat di tanah lapang. Ya tanpa ada apa-apa di depannya. Yaudah di sini e, menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah sholat tanpa sutroh. Ini sudah cukup untuk menyimpangkan hukum wajib. Sehingga walaupun alam yang lebih tepat hukum sutro adalah e, sunnah saja. Namun kalau seseorang e, sudah menggunakan sutroh, maka ulama sepakat tidak boleh orang lewat antara dia dengan sutrahnya. Ada orang lain lewat di antara orang yang sholat dengan sutrahnya yang lewatin depannya. Itu tidak boleh hukumnya secara ijma. Hukumnya haram. Maka dalam hadis yang sahih dari, yang sahih dari Rasulullah sallallahu eh, alaihi andai seseorang telah tahu yang maknanya ya, lest orang tahu Akibatnya dari melewati sutroh Maka Sholatnya tidak terima selama 40 hari Itu lebih baik Sholatnya tidak terima Selama 40 tahun Maka itu lebih baik Jadi ini menunjukkan Betapa, betapa Beratnya Betapa fatalnya Kesalahan orang yang Lewat di depan orang sholat Maka Hendaknya kita uh, wasmo waspadi hal ini dan juga kita mengajarkan anak-anak kita, keluarga kita untuk ya tidak lewat di depan orang yang sholat. Adapun kalau tidak menggunakan sutroh, ya maka tetap tidak boleh lewat di depan orang yang sholat di jangkauan tempat ia sholat. Anda pun, di luar jangkauan eh, tempat orang yang sholat tadi, maka boleh lewat di depannya. Ya Sekali lagi, kalau seorang sholat tidak pakai sutroh, maka kita boleh lewat di luar jangkauan tempat sujudnya. Kalau di luar jangkauan tempat sujudnya, maka kita boleh lewat depannya. Sedangkan kalau lewat masih di dalam area tempat sujudnya, maka tidak boleh juga. Ya, demikian tentang sutroh Kemudian kita lanjutkan Menerus mengatakan niat ikhlas karena Allah Ta'ala Salah satu syarat yang harus terpenuhi ketika hendak mengerjakan sholat Yaitu berniat ikhlas karena Allah Ta'ala Bahkan segala macam jenis ibadah wajib mengikhlaskan niat untuk Allah semata Nabi SAW bersabda sungguhnya setiap amalan tergantung dari niatnya Dan seseorang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan perlu diketahui bahwa niat letaknya dalam hati dan tidak disyaratkan, melafalkannya dengan lisan, karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Ibn Al-Qayyim Rahimallah menyebutkan bahawa Nabi SAW apabila berdiri, hendak mengerjakan sholat, beliau mengucapkan Allahu Akbar dan tidak mengucapkan apapun sebelumnya dan tidak melafalkan apapun dalam niatnya. Sebagaimana ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan. Lalu tentang Fikih Hudo bahwa para ulama sepakat bahwa tidak disyaratkan dan tidak diwajibkan melafalkan niat Dia tidak disyaratkan dan tidak diwajibkan ulama sepakat semua semua madhab semua ulama sepakat tidak diwajib dan tidak disyaratkan yang menjadi perdebatan ulama adalah apakah boleh dan dan apakah dianjurkan sebagai ulama seperti ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah mengatakan boleh atau dianjurkan untuk melafalkan niat untuk lebih menguatkan niat dalam hati. Namun pendapat mereka ini tidak dicari oleh dalil yang sohe dan sore. Ya. Bila beberapa kita uh, telah hadis hadis Rasulullah SAW tentang sholat maka tidak kita dapati beliau mengucapkan niat. Maka yang yang tepat Insya Allah. Niat itu tidak perlu dilafalkan dan niat itu amalan hati. Cukup kita sudah menghadirkan maksud maksud dalam hati itikad untuk mengerjakan salat maka itu sudah termasuk niat yang sah. Sebagaimana juga tadi hadis Al-Musyi salatuhu ya. Ilaikum tum ila salah hati melulu kiblah atau indakum untuk sholat, takabir kata rasul kalau kamu mau sholat berdiri untuk sholat bertakbirlah kata Rasulullah, tidak fakul usolli soli fardo isya dan seterusnya Rasulullah mengajarkan kalau mau sholat berdiri kemudian takabir kemudian bertakbirlah Kemudian tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam muka salatnya dengan takbiratul ihram. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan ucapan Allahu akbar sebagaimana beliau menentahkan hal tersebut kepada orang yang jelek salatnya. Yang maksud di sini adalah uh, khallatani khalat bin rafi'. Ya. Uh, yang dimaksud penulis adalah hadis al-musyi salatuhu. Kemudian mengangkat kedua tangan beliau, terkadang bersama takbir, setelah takbir atau sebelum takbir dan beliau mengangkat kedua tangannya dengan jemari dijulurkan hingga lurus dengan pundak. Setelah itu beliau meletakkan tangan di kanan tangan kanan di atas tangan kirinya atau bersedekap dan meletakkan kedua tangannya di atas dada dengan mengarahkan pandangan ke arah tempat sujud. Ya Uh, sedikit tambahan mengenai bersedekap ya Rasulullah sosa mengajarkan ya uh, beliau doa ya duliyunna ala ya dulistro beliau ketika sholat meletakkan tangan kanannya di atas uh, tangan kanannya di atas tangan kiri namun bagaimana bentuknya kita telah Hadis-hadis tentang musdakab, maka kita temukan ada dua model musdakab. Yang pertama itu uh, al kobut atau al kobdu, yang kedua adalah al wadu, al wadok. Ya kalau uh, al wadu dulu ya al wadu artinya meletakkan. Kalau model al wadu maka kita letakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya dengan jari-jari tangan kanan lurus semua dan tangan kanan di atas tangan kiri. Udah begitu aja simple Boleh Tangan kanan di atas uh, Telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri Atau tangan telapak tangan kanan Di atas lengan tangan kiri Atau telapak tangan kanan Di atas pergelangan tangan kiri Itu boleh semua Namun uh, Tidak boleh sampai Sampai kesiku ya. nah, Syekh Wahid Abdussalam Bali mengatakan bahwa Diantara uh, Kesalahan orang yang bersedekat dalam sholat adalah Dia memegang sikunya yaitu Telapak tangan kanan, megang siku tangan kiri Ini adalah uh, Tata cara yang salah yeah. Yang benar adalah Qobd, meletakkan Hanya meletakkan saja tangan kanan di atas tangan kiri Yang kedua adalah uh, wadah ya Wada Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri Yang kedua adalah Al-Qobd Yaitu dengan cara Melingkarkan jari Jari-jari tangan kanan di pergelangan tangan kiri sehingga jari-jari eh, jari apa namanya jempol ya dan jari-jari tengah ini hampir bertemu atau bertemu jadi, dilingkarkan di pergelangan tangan kiri alcobet itu jadi ada dua model al alwondo cukup melantakan tangan kanan dari atas tangan kiri memujai jari-jari lurus atau boleh al alcobet dengan cara melingkarkan jari-jari tangan kanan di pergelangan tangan kiri. Sebagian orang juga ada yang e, seperti kombinasi antara kobet dengan odok. Jadi tangannya di, di tangan, telapak tangan kanan diletakkan di atas tangan lengan kiri, namun lengan jari-jarinya agak sedikit melingkar. Sebagian melingkar, sebagian enggak. Nah, ini sebuah kesalahan juga, ya. Ini Kombinasi antara kopet dengan wada ini eh, tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi Jadi tadi cukup diletakkan saja atau jari-jari tangan kanan dilingkarkan di pergelangan tangan kiri. Dan di mana letak letak eh, kedua tangan ini bersedekap letaknya di mana? Apakah di dada, apakah di perut atau di mana? Ya ini ulama berbeda pendapat. Ya eh, ulama Hambali Matakan di bawah pusar. Ya. Yeah. Menurut ulama Syafi'i mengatakan di perut. Kemudian sebagian ulama mengatakan di dada. Ya Allah Ta'ala alam kalau kita melihat hadis-hadis tentang hal ini tidak ada hadis yang sahih. Dan juga tidak ada hadis yang sahih yang mendelaskan tentang di mana letak bersedekah. Hadis yang paling bagus kualitasnya adalah Hadis e, Mursal dari Taus, hadisnya Sahih tapi Mursal, tidak e, sampai tidak disandarkan pada Nabi Sallam, tidak sampai pada Nabi Sallam, ah, hadisnya Ba'ith, ini hadis yang sudah, sudah yang paling bagus, sudah yang paling bagus kualitasnya, namun masih Ba'ith, ya dalam hadis Taus itu e, sebutkan bahwa Nabi bersendak di dada. Dan ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama, Ada sebagian ulama yang masyhikan hadis tersebut. Namun ulama alam hadisnya lemah. Oleh karena itu um, untuk masalah sudukap posisinya bebas, boleh di dada, boleh di perut atau boleh juga di pusar. Dan ini uh, perkaranya luas, InsyaAllah Namun saya mau perbincangkan soal suimin. Mengasih catatan Memberi catatan bahwa Hendaknya uh, Tidak miring Jadi ada sebagian orang Yang sedekatnya miring ke agak ke kiri Jadi di atas Mereka mengatakan itu Letaknya di atas jantung uh, Alasannya supaya kita ketika sholat Kita bisa merasakan jantung kita Dan ini memang Ada di sebagian kita fikih yang menurutkan demikian Namun Allah Ta'ala Alam Ini sebaiknya tidak dilakukan Sebagaimana kata Syaih Muhammad bin Salallahu al Karena menyebabkan uh, Tubuh yang tidak simetris ya, Jadi nanti Kalau sedekatnya miring Sebelah kiri maka nanti ada tangan kiri Yang agak menonjol ke kiri kan? Sehingga ini menjadikan tidak simetris Dan kalau kita soal jamaah Tentunya akan mengganggu jamaah yang Sebelah kiri Kemudian kita lanjutkan baca tulisan penulis Yang kedua bacaan-bacaan setelah takbiratul ikhram Setelah melakukan takbiratul ikhram beliau membaca doa istiftah Yang berisi pujian dan sanjungan kepada Allah Ta'ala Ya sebagian ulama menggunakan istilah istiftah Dan sebagian ulama lain menggunakan istilah iftitah Dan ini keduanya tidak masalah dan ini juga bukan istilah syari, tapi istilah dari para ulama sehingga insya Allah uh, tidak ada masalah. Beliau bersabda, tidak sempurna seorang sampai dia bertakbir, memuji dan menyanjung Allah Jalla Jalawwala, kemudian membaca beberapa ayat dari Al-Quran yang mudah baginya. Salah satu bacaan doa istifta yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah. Subhanakallahumma wabhamdika tabarakasmuka wa taala jaduka, walla ila ghairuka, walladha ghairuka. Artinya, maha suci Engkau, ya Allah, kusucikan namaMu dengan mujimu, namaMu penuh berkah. Maha tinggi Engkau, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Mengenai doa istiftah, banyak sekali lafat-lafat doa istiftah yang warit dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaikh Muhammad bin Nasru, Nasrudin Al Albani dalam kitabnya Siapa Salat Nabi menyebutkan doa doa istitak yang sohe dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada sekitar 12 doa ada 12 macam oleh karena itu dan semuanya sohe oleh karena itu tidak semantasnya kita menjadikan prosesihan masalah doa istit masalah doa istitak ini eh, sebagai bahan persusihan dan percocokan antar kelompok. ini sebagian kelompok ada yang menjadikan masalah doa istiftah ini sebagai persisihan hanban, persisihan Saya tidak mau makmum pada imam ini karena soal uh, dia doa istiftahnya itu Allahumma ba'id ba'ini. Ada juga oh saya tidak saya maunya imam uh, berma'mun dengan imam ini karena dia doa istiftahnya Allah akbar kabiro. Ini tidak semata demikian karena ada dua belas, ya kurang lebih ada dua belas doa istiftah dan semuanya sahih Jadi ada dua belas macam dan semuanya boleh diamalkan. Dan ini adalah salah satu lafadz yang dianjurkan oleh para ulama karena dia paling ringkas. Subhanakallahu ma'abbiyahmika tabarukasmuka wa taala jaduka wa la ilaha gairuka. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian beliau beristia, beristiadah. Mohon perlindungan kepada Allah taala berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Apabila beliau berdiri mengerjakan salat, beliau membaca doa istiftah kemudian mengucapkan auzubillahi al minasyaitannirrajim inhamdihi wa nafsi wa nafsi. Tentang istiazah ini juga ada beberapa lafaz, ya, yes, ada sekitar 4 atau 5 lafaz. Boleh dengan mengucapkan A'udzubillah hissamil alim minasyaitan al-rajim Saja Atau A'udzubillah hissamil alim minasyaitan al-rajim Minhamdihi wa nafkihi wa nafthih Seperti sebagaimana yang tulis dalam buletin ini Atau boleh juga A'udzubillah minasyaitan al-rajim Ya Namun Syekh Muhammad Nasruddin al-Abbani -Al Dalam sifat soal Nabi mengatakan yang eh uh, maranya beliau uh, adapun lafaz kata beliau adapun dengan lafaz auzubillahi minasyaitanirrajim maka wallahi demi Allah saya tidak menemukannya saya tidak menemukan hadisnya kata beliau dan memang tidak kita temukan hadis sahih uh, ucapan ta'awudz ya sebelum membaca al-Fatihah di sini dengan lafaz auzubillahi minasyaitanirrajim dari Rasulullah SAW kita tidak temukan hadis sahihnya namun kita temukan asar dari Umar bin Khattab yang diriwatkan dalam uh, Al-Musannaf Ibnu Abi Shaybah yang beliau ya setelah beristiftah subhanakallahum, subhanakallahumma Allahumma subhanakallahu ma'abbihamdi dan seterusnya kemudian beliau beristighath dengan lafadz Allahu Akbar dan ini uh, cukup untuk menjadi dalil boleh kita beristighath dengan lafadz Allahu Akbar karena kita juga diperintahkan untuk mengikuti sunnah khulafan rasyidin. Dan Umar bin Khattab adalah khulafan rasyidin. Selanjutnya, beliau membaca surat Al-Fatihah setiap rakaat. Nabi SAW bersabda tidak ada salat. Al-Solata liman lam yakrabi Fatihah tulkitab. Bagi orang yang tidak membaca Fatihah tulkitab, yaitu surat Al-Fatihah. Maka solat al-fatihah ini adalah rukun solat. Beliau membaca solat al-fatihah dengan berhenti pada setiap ayat hingga ayat terakhir lalu mengucapkan amin. Dilanjutkan dengan membaca surat al-fatihah, eh, membaca surat selain al-fatihah pada, pada rokad pertama dan setiap dan pada rokad dua rokak pertama dalam setiap rokak. Disunahkan membacanya dengan suara lantang pada solat subuh dua rokak pertama solat maghrib dua rokak pertama solat isya dan bacanya dengan lirih. Pada sal zuhur, asar. Rukat ketiga, salat maghrib. Dan dua rukat terakhir salat isya. Ya, InsyaAllah kita Mercepat saja. Yang ketiga, ruku dengan Tumak ninah. Ya, Nabi bersabda kepada orang yang Jelek salatnya, yaitu tadi. Al-musiq salatuhu. Itu khalat bin rafiq. Tumarka hatta Tatmainna raki'an. Kemudian ruku'lah, kata Nabi. Sampai uh, engkau rukuk dengan, dengan tumak nina. Beliau rukuk dengan meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lututnya. Dengan jemari direnggangkan dan menjauhkan lengan dari lambung. Kemudian disunakan membaca tasbih dengan lafal subhanahu al Sebanyak tiga kali. Ya. Kemudian yang keempat, i'tidal. Bangkit dari ruku dengan tumakninah. Ya, Nabi SAW bersabda pada orang yang, pada kali tadi, "Tsummarfa hatta tasta'dilla qa'iman." Kemudian bangkitlah sampai kalian eh, sampai kamu duduk eh, berdiri dengan lurus. Lalu mengucapkan sami liman hamidah. Dan rabbana walakal hamd Namun dalam sholat berjamaah Yang mengucapkan Sami Allahuliman Hamidah adalah Imam dan makmum cukup maca Rabbana walakal hamd Kemudian yang kelima <coughs> Sujud dan duduk diantara dua sujud Dengan temanina Allah Ta'ala berfirman ya, ya ayyil ladhina amanu Irka'u wasjudu Wahai orang beriman Ruku'lah dan sujudlah kalian Nabi salam bersabda kepada orang yang dilek salatnya, yaitu Khalad bin Rafi' tadi. Sumasjud hatta tatma'inna syajidan. Sujudlah sampai engkau sujud dengan tumak ninah. Kemudian bangkit hatta, hatta tatma'inna jalisan. Sampai engkau duduk dengan tumak ninah. Kemudian sujud. Kemudian engkau sujud sampai sujud engkau tumak ninah. Dalam sujud beliau membaca subhanahu al a'la banyak tiga kali dan beliau membaca doa ketika duduk diantara dua sujud dan mengucapkan Robbiqfirli Robbiqfirli dan doa lainnya yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat uh, doa lain semacam ya Robbiqfirli Warhamni Majiburni ya namun hadisnya para ulama apakah sah atau tidaknya Salamualaikum. Hadisnya yang kami pandang lebih kuat adalah hadisnya Abu dan yang sohy adalah cukup rambling fili, rambling fili. Kemudian eh, yang keenam adalah tasyahud. Nabi saw. Nabi saw. Sabda apabila kalian duduk pada step doa qadat ucapkanlah Atahiyatulilah hingga akhirnya salah satu bacaan tasyahud adalah Atahiyatulilah wasallatu. و الطيبات السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى اباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدا محمد وعبدوه رسوله kemudian yang ketujuh membaca salawat atas nabi setelah tasyahud membaca salawat atas nabi Nabi Muhammad Sallallahu setelah tasyahud yang pertama hukumnya sunnah sedangkan yang baca, sedangkan membaca salat Salawat atas Nabi Salawat asyid kedua Termasuk rukun solat Ya Salah satu bacaan salat adalah Allahumma sallallahu ala Muhammad Wa ala alimuhammad Kama sallallahu ala ibrahim Wa ala ala ibrahim Innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammad Wa ala alimuhammad Kama barak ta'ala ibrahim Wa ala ala ibrahim, ibrahim Innaka hamidun majid Yang ini juga disebut sebagai Salawat Ibrahimiyah Bodi yang, bodi yang terakhir adalah salam. Salam merupakan rukun sekaligus menutup ibadah solat. Bagaimana sabda Rasulullah Sallam, ya kunci solat, mitahus solah atau harok, ya kunci solat adalah bersuci dan yang mengharamkannya adalah takbir dan yang menghalalkannya adalah salam. Maksudnya adalah yang mengharamkan sini adalah mengharamkan kita dari berkata-kata dan bergerak selain gerakan sholat. Ya, maksudnya mengharamkan disini adalah mengawali sholat, memulai sholat. Karena ketika, ketika, ketika kita mulai sholat maka kita diharamkan untuk berkata-kata dan bergerak secara, kecuali kata-kata dan gerakan sholat. Dan yang menghalalkannya adalah salam. Yang menghalalkan disini adalah menghalalkan untuk berkata-kata lagi menggerak dengan gerakan selain gerakan sholat. Salah satu bacaan salam untuk salah satu bacaan salam untuk menoleh ke kanan dan ke kiri adalah assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ada beberapa ucapan yang sahih dan yang bersalam, ya boleh dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, mudah Assalamualaikum ke kiri. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, Atau Assalamualaikum dan Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Ada beberapa kombinasi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Ini kata penulis, semoga Allah Ta'ala memberikan keamanan dan ilmu yang bermanfaat. Allah mu Allahul mu'afiq wa sallallahu wa sallallahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian eh, paparan singkat mengenai tata cara solat. Ya, karena waktu yang tidak mencukupi, kami tidak bisa memperpanjang pembahasan. Kita percepat. Mudah-mudahan apa yang tadi kami sampaikan sudah mencukupi. Ya demikian yang bisa kami sampaikan. Ya sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi kepada pewawancara. Kaum muslimin, sahabat muslim, para pendengar radio muslim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan jazakumullah buat Al Ustad Julian Purama Skom taala yang telah memberikan pemaparan kita. Mengenai tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang diambil dari peletin At-Tauhid Yang ditulis oleh Ahuna Abdul Fattah Ahusoleh Hafidhullah Ta'ala Karena waktu sudah cukup malam Tidak perlu kita jeda muratal, Kita langsung saja untuk masuk ke sesi pertanyaan Telah ada satu pertanyaan masuk dari Umu Konitah Yang ada di kota Yogyakarta Beliau bertanya bismillah tentang sutroh Saya pernah diberitahu bahwa ujung sajadah Bisa dihitung sebagai sutroh Karena mayoritas kita ketika sujud adalah Tidak melebihi sajadah tersebut Apakah hal itu benar Ustaz? Barakulah Fikum Ya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengenai Apa saja yang bisa dijadikan sutro. E, para ulama mm, memiliki banyak pendapat. <tuh> Jadi sebagaimana kita sebutkan bahwa e, sutro itu umumnya adalah benda yang tinggi, karena demikianlah yang kita dapati dalam hadis-hadis Sahih, praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memakai sutro. Rasulullah pernah, pernah menggunakan tongkat sebagai sutroh, kemudian pernah menggunakan panah sebagai sutroh, pernah menggunakan dinding sebagai sutroh, pernah menggunakan pohon sebagai sutroh, dan yang lainnya. Ini adalah benar-benar yang tinggi. Kemudian, eh, ada suatu hadis yang ini digunakan oleh para ulama untuk menentukan atau menetapkan tinggi minimal dari benda yang bisa digunakan untuk setroh. Ya, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Yakta ussala al-marah wal-himar wal-kalb, wiyqidalikamithlu muakhiratil rahu." Lewatnya wanita, keledai dan anjing itu bisa Membatalkan sholat, kata Rasulullah Dan itu bisa dicegah Dengan menghadap pada benda yang muakhir Mu'akhiratir rohel Yang tingginya itu Mu'akhirah ar-rohel Apa itu mu'akhirah ar-rohel? Kata imam Mawawi Dalam syarah sahih muslim, beliau mengatakan Mu'akhirah ar-rohel Adalah sandaran pelana Yang biasanya Ada di belakang penunggang hewan Jadi kalau Eee uh, Orang Arab dahulu naik Naik hewan tunggangan Dia, Mereka pakai pelana Yang bentuknya itu Cekung ya. Jadi eh, Tinggi di depan dan di belakang rendah di tengah Jadi eh, Cekung gitu ya. Nah eh, Tinggi dari depan dan belakangnya inilah Yang eh, Atau belakangnya ini Belakang ini adalah yang disebut Mu'akhiratur Rahul Sandaran pelana Yang itu kata para ulama Tingginya sekitar 2 per 3 hasta Tingginya sekitar 2 per 3 hasta Nah jadi e, Para ulama mengatakan bahwa Yang namanya sutroh itu Tingginya minimal 2 per 3 hasta Itu yang bisa jadikan sutroh Namun Eee <tuh> Jika tidak ada benda yang setinggi itu Kita cari-cari tidak ada dinding Tidak ada orang Tidak ada benda yang tinggi Atau sangat kesulitan untuk mencari benda yang tinggi Karena misalnya harus pergi ke tempat yang agak jauh Untuk mendapatkan benda yang tinggi Maka dibolehkan untuk menggunakan benda lain Yang tingginya tidak sampai 2-3 hasta Tinggi tapi tingginya tidak sampai 2-3 hasta Kemudian kalau misalnya tidak ada juga Benda Yang eh, Tinggi ya Benda yang tinggi walaupun tingginya Tidak sampai 2-3 hasa Tapi agak tinggi pun tidak ada gitu. Maka Boleh dengan eh, Benda lain untuk jadikan sutroh ya, Para ulama Membolehkan menggunakan garis Di tanah Untuk Menjadikan sutrohnya cukup menggambar garis Atau boleh juga dengan sajadah Boleh Jadi intinya Selama masih ada benda yang tinggi Maka gunakan benda yang tinggi Untuk menjadi sutroh Yang tingginya 2 per 3 hasta Kalau tidak ada benda yang tingginya 2 per 3 hasta Atau sulit untuk mendapatkannya Maka cari benda yang tinggi tetap Walaupun tidak sampai 2 per 3 hasta tingginya Dan kalau tidak ada juga benda yang tinggi Walaupun tingginya enggak sampai 2 atau 3 hasil Tetap tidak ada Maka boleh menggunakan sajadah sebagai sutroh Atau menggunakan garis di tanah Kalau sholatnya di tanah Dan itu sudah cukup Sebagai sutroh, sebagai sutroh ketika itu Dan orang tidak boleh Lewat antara dia dan sejadahnya Jadi orang tidak boleh lewat di area sejadahnya Demikian Allah Ta'ala alam Baik, demikian tadi jawaban yang diberikan oleh al Ustad Julian Purnama Hafidahullah Ta'ala Yang menjawab pertanyaan dari Umu Konitah yang ada di Jogja Karena kotor Allah tidak ada lagi pertanyaan yang masuk Mungkin al Ustad bisa sedikit memberikan kesimpulan untuk kajian bedah peletin di malam hari ini Dan langsung saja diberikan penutupan faliatafatul maskurah Ya, bismillah, alhamdulillah Eee uh, ringkasan kajian tentang tata cara sholat Kali ini Ataupun secara umumnya Adalah hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW sendiri Yaitu Salat sebagai, sebagaimana kalian melihatku sholat bagaimana para sahabat Melihat Nabi SAW Jadi intinya Kita hendaknya kita sholat Dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW dalam Al-Quran dalam hadis-hadis beliau dan juga dalam Al-Quran, tentang bagaimana uh, mereka sholat, uh, para sahabat dan Nabi SAW sholat, tata caranya, uh, doa-doanya, dikir-dikirnya, bentuk-bentuk gerakannya, semuanya kita santarkan kepada dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW.